Selamat pagi Pak Semi Selamat pagi m b a k r e n i Ya silahkan Pak Ini Menteri Hukumnya nih Saya rasa sangat gapek ya Pak ya Suruh dia browsing aja Pak Di Google Pak Itu ada namanya Handphone Jammer Itu bisa menghilangkan apa, Signal telepon itu radius dari 50 meter Sampai 500 meter Pak Harganya bervariasi gitu Kalau nggak salah, kantor itu di belakang pas Fm tuh, Mbak, di Citeng tuh, m b a h Suruh dia browsing aja, Mbak. Itu temen-temen saya sudah banyak yang pakai tuh ya. Itu alat ini digunakan untuk mencegah ya, para pembantu rumah tangga tuh main handphone. Jadi dicolok aja, Mbak, itu. Itu langsung biarin aja mereka mau bawa handphone, kalau n g a k ada gunanya, Mbak, signalnya itu nggak akan ada. Saya rasa itu aja, terima kasih. Oke.、Okay. Lanjut, selamat pagi. 私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、そでを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを Kalau memang dia nggak bisa ngata, silakan aja jabatannya. Terima kasih. Oke. Terus kalau lagi? Iya. Lagi. Tidak ada kata-kata lain nih untuk mengeping menteri yang satu ini. Tapi itu like father like son. p e r s i d a n n y a juga sering mengeluh, menterinya juga sering mengeluh. Keluhannya begini lagi. Meng, kalau meng, mengeluh ponsel, jangan kan ponsel orang aja bisa keluar masuk s e n a n n y a Orang yang mau d i h u k u m k o r u p s i aja sudah, sudah bisa keluar masuk cuman bicara ponsel lebih baik itu si menteri hukumnya kalau saya jadi presidennya saya langsung p e c a t a aja lah udah itu aja n gak g nggak pantas lah duduk ke pemerintahan lah malu-maluin doang itu t e r m a kasih oke、okay. a p a k d a n i selamat pagi halo s i l a k a n mbak oh iya s i l a k a n mbak、uh, satu lagi terbukti ya menteri ini benar-benar gak bisa kerja begitu g a p e k n y a dia Dia cuma memperhatikan f i s i k y a n g seperti yang level pertama tadi b i l a n g pakai alat itu bisa menyelesaikan semua masalah tapi dia cuma melihat fisik fisik melihat bangganya gitu loh nggak bisa kerja biasa malah presidennya juga gitu jadi salah pilih presidennya salah pilih kita salah p i l i presidennya salah pilih bawahan juga Oke,、okay. selamat siang Pak Hendra. Selamat s i a n g Silakan komentarnya. Maaf ya, itulah mangkanya. Kalau misalnya nggak bisa ngurus, turun a j a jadi menteri. m a s a begitu aja nggak bisa. Saya sih ya kok gantiin dia jadi menteri, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. p a l i n selamat siang. Selamat siang b u n d l komentarnya iya komentar saya sih、uh, jangan terlalu banyak main game lah di komputer jadi pemikiran untuk、uh, kesejahteraan rakyat kurang dan saya mengharapkan tuh Menteri HAM tuh bisa membangun r u m a h d a s i yang banyak untuk kesejahteraan untuk orang-orang tua yang sakit yang kurang mampu, itu terima kasih terima kasih Pak Leo, Pak Adi selamat siang, selamat siang. Ya, saya heran, kayaknya kok belum dicoba udah bilang gak bisa gitu ya aneh sekali tapi kalau mau パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパーティーパーィーパーティーパーティーパーティパーィーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティー Sih, Terima kasih Bu a t i Pak j i m m y selamat siang Selamat siang Bu s i l a k a n、e, Menurut saya, saya pun ada t e r a e w a Soal itu mereka banyak yang menyelundupkan Masuknya p o n s e l ke penjara itu lewat Katanya ada yang lewat sepatu Diurai ya b e n t u k a b e t u l n y a Menurut saya, kalau kayak begitu itu mudah aja Bu Jadi mereka yang setiap kali mengunjungi Saudara, para k a n d i d a l a m penjara Itu seharusnya lepas semua sepatu Kayak kita masuk ke ruang ICU Jadi benar-benar pakai sendal jepit Atau sama sekali tempat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 テクノロギー、テクノロギー、これ、僕とは、ジャスウンサー。